Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmanuhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillahumma yudlil falahadiyalah Wa shahidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shahidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala ya illadzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال أزا من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أزا وجل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوذا عظيمة Amma ba'at fa'inna sadaqal hadithi kitabullah wa akhir hadiyu hadiyu muhammadin sallallahu ala alim wa sallam wa, wa syarul umuri muhadathatuhah ha, fa'inna kul hamadun bidatun dalalah wa inna dalun finnar Bapak ibu sekalian rahimahin wa rahimahkumullah rahimah, Bahasan dari kitab Al-Kabair terjemahan dosa-dosa besar ditulis Imam Al-Zahabi InsyaAllah ini adalah bahasan yang terakhir dan kalau Allah masih mudahkan pertemuan akan datang kita akan kembali ke kumpulan buku-buku doa dan kembali membahas lagi doa-doa yang dibaca sebelum salam di tahiyat terakhir karena sudah pernah saya jelaskan pada pertama kita membahas Kitabul Kabair ini sebabnya kita membahas buku ini itu karena ada potongan doa sebelum salam di tahiyat terakhir yang berbunyi wa'udzubika minal ma'sam ma wal maghram yang berarti, Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala dosa-dosa, kecil atau besar, dan juga jauhkanlah kami agar jangan terlilit hutang. Waktu itu, saya sempat mengatakan kepada jemaah di masjid sini, agar lebih jelas dosa-dosa ini apa saja, maka kita fokus membahas dosa-dosa besar. Lalu kita akan pindah ke dosa, lalu secara otomatis kita akan faham apa itu dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar sudah diketahui, maka otomatis selain itu adalah dosa kecil. Dosa besar dipelajari karena dosa besar butuh taubat nasuhah dengan tiga syaratnya sebagai Imam Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, harus meninggalkan dosa itu seketika, lagi berzina berhenti, lagi berbohong berhenti, lalu ber, menyesalinya dan yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya, baru taubatnya diterima oleh Allah azza wajal. Jadi sekali lagi insya Allah kita akan kembali kalau bapak ibu sekarang masih ingat, dulu ada buku doa kecil yang sudah Anda pegang semua tolong di pertemuan pertemuan akan datang dibawa karena kita akan membahas kembali ke doa-doa sebelum salam ya, ini saya tidak ingatkan lagi agar uh, pekan depan agar nanti tinggal dibawa saja ya pandangan salam saya langsung membahas itu kalau memang Allah mudahkan bismillah uh, saya tidak bisa tidak sempat atau tidak jadi pergi haji tanggal 5 berarti tanggal 10-nya berarti nanti hari Senin masih bisa ketemu lagi di tanggal 7 insyaallah uh, Kemudian perlu juga saya ingatkan kita sekarang sedang Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di sini ini kita sedang membahas atau membuka kelas hadis ya. Jadi kita sedang membahas hadis sebenarnya. Yang dibahas adalah hadis Arba'in Nawawi ya. Dan kita masih berada di hadis kedua. Hadis kedua ini kita membahas tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan kita masih membahas tentang rukun Islam. Kita sudah membahas dua, rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat secara rinci. Sekarang kita masuk di rukun Islam yang kedua, masalah sholat. Dan sholat ini juga baru kita membahas tentang sholat lima waktu dan sekarang sudah sampai di bacaan di tahiyat terakhir. Jadi nanti kita akan kembali membahas lagi sampai selesai bacaan-bacaan itu. Kemudian kita akan masuk di sholat-sholat lainnya yang wajib. Seperti Jumat, dua sholat id. Kemudian adanya sholat-sholat yang fardu tapi sifatnya kifayah seperti sholat gerhana. Ya. Kemudian kita akan masuk semua jenis sholat-sholat sunnah. Sampai selesai dari duha, sholat malam. Ya. Semua jenis sholat-sholat sunnah. Kemudian baru kita masuk ke rukun Islam yang ketiga zakat. Kemudian baru masuk puasa dan baru masuk haji. Ini akan terinci bi'idnillah ta'ala sebagaimana anda sekarang mendapatkan pelajaran tentang sholat. Dan ini juga kita akan dapatkan secara rinci masalah zakat, puasa dan juga haji. Setelahnya kita akan mau masuk membahas keenam rukun iman. Bagaimana beriman kepada Allah, malaikat, hari kiamat, ya kitab-kitab, rasul-rasul, dan takdir baik dan buruk. Ini juga akan kita rincikan. Baru kita masuk ke Ihsan. Setelah itu baru kita masuk ke hadith ketiga, empat, lima, dan sampai empat puluh. Baik, hari ini adalah sekali lagi saya katakan bab terakhir dalam kitab ul-kabair, dosa-dosa besar. Dan yang ada dua buah bahasan yang diangkat oleh Imam Al-Zahib, yang pertama adalah tentang tidak bolehnya melewati tempat sujudnya musolli. Jadi kalau orang lagi sholat di mana tempat dia sujud antara dia sujud dengan dia berdiri diharamkan dan termasuk dosa besar orang yang melewatinya. Tetapi kalau lewat di depan tempat sujud itu maka tidak masalah. Itu pun lebih baik kata para ulama Jangan sampai melewati Batas itu, batas sujudnya Dan di tempat batas sujud ini Harus ada namanya sutra Apa itu sutra? Sebuah ya, Tanda bahwasanya ini batas tempat sujud saya Sunnahnya Tingginya itu Seperti pedang Kurang lebih satu meter Kalau gak bisa, maka yang penting ada tanda Baik itu batu Baik itu kayu, baik itu kalau tidak ada pun sama sekali kata para ulama ditaruh garis. Kalau tidak bisa pun maka minimal diniatkan dalam hati kita. Seperti di masjid haram di Mekah itu susah kita untuk tentukan saturnya kalau lagi musim Haji misalnya. Maka kata para ulama diniatkan sutrahnya itu niat di mana tempat sujud saya. Oh keramik yang kedua di sana, maka berarti setelah keramik kedua boleh orang lewat karena sudah lewat daripada sutrah saya. Tidak boleh kita membiarkan orang lewat di dalam sutra tersebut. Orang yang lewat tidak boleh, kita pun tidak boleh membiarkan. Siapa yang lewat di dalam sutra, batas antara seorang musolli dengan tempat sujudnya dosa besar. Siapa yang membiarkan orang lewat di sutra tadi di tempat antara dia dengan tempat sujud, dan dia tahu hukumnya, dia juga dosa besar. Jadi kedua pihak ini berdosa besar. Orang yang sedang sholat tidak menahan orang yang lewat di tempat sutrahnya atau orang yang lewat tadi. Ini yang jadi fokusan bahasan Imah Bada'aim Allah. Ya Dua bahasan sebelum terakhir tentang batas sutrah dan dosa besar bagi orang yang melewati sutra tersebut. Dan juga bagi orang yang sholat dan tidak menahannya. Sebelum kita masuk ke bahasan ini seperti biasa saya berikan mukaddimah dulu. Solat Bapak Ibu sekalian Rahimahalakumullah adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah, komunikasi seorang hamba dengan Allah. Jadi pada saat kita solat sebenarnya kita sedang bicara dengan Allah Azza Wajal. Makanya kata Nabi Alaihissalam dalam hadis yang sahih beliau berkata kalau seorang hamba sedang solat dan dia membaca Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, maka Allah dari langit ketujuh menjawab mengatakan hamadani abdi hamadani abdi hambaku telah memuji aku. Jadi dijawab langsung ini semua hamba yang sedang salat baca al-fatihah langsung Allah jawab dari langit sedang bicara dengan Allah. Ar-rahmanirrahim ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah menjawab asna alayya abdi. Hambaku mengagung-agungkan aku. Kemudian kalau kita mengatakan malik yaumiddin ya Allah raja pemilik hari kiamat Hari pembalasan Maka Allah mengatakan Majadani abdi Hambaku telah mengakui ya Tentangku ya. Berarti Allah kita sudah mengakui Allah itu memang raja Allah itu Tuhan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami meminta tolong Kata Nabi SAW Allah menjawab mengatakan Hadha li wa liabdi ini untukku dan untuk hambaku. Potongan pertama ia kanak budu kepada lah aku kami menyembah Allah mengatakan ini milikku hanya kepadaku mereka harus menyembah. Wa iya kanas dan kepadamu kami minta tolong kata Allah hazali abdi ini untuk hambaku dia punya hak minta tolong dengan aku. Ikhdinas syiratul mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus syiratul lahdinan amt alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dari mereka Kata para ulama tafsir Jalannya para nabi-nabi Syuhada Sediqin Dan orang-orang saleh Jadi empat golongan ini Gairil magdubi alaihim Bukan orang-orang yang engkau murkai Kata Ibn Abbas anhumah, Adalah orang-orang Yahudi Waladhalin Dan orang sesat Itu adalah orang Nasrani Jadi kita minta doa Dari ihdinas siratul mustaqim Sampai waladhalin Doa semua Kata Nabi saw. Allah berfirman mengatakan, Hādhā li-Abdi wal-Abdi li ma'ssāl. Ini milik hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia sedang minta. Komunikasi terjadi. Anda sebelumnya baca iftitah wajahtu, wajhiyalillāhi fātara l-samawāt wal-arḍ. Aku telah memalingkan, mengarahkan wajahku kepada Tuhan Zat yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Kalimat yang kita ucapkan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Sudah minta sama Allah, bicara. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara jarak timur dan barat. Juga sama iftitahnya. Surah juga kita baca ayat Al-Quran. Lalu pada saat kita sujud ruku, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha mahabsar. Lalu kita baca apa? Subhana Rabbiyal Azim Wabihamdi Maha suci Tuhanku Allah dan segala puji baginya Maha agung dan segala puji baginya Sedang komunikasi dengan Allah Sami'Allahu liman Hamida, Sami'at telah mendengar Sami Allah Allah telah mendengar Liman Hamida, siapapun yang memujinya Makanya kita mengatakan Rabbana walakal hamd Wahai Tuhan kami Segala puji bagimu lagi bicara sama Allah. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ma'asuci Tuhanku ya, yang maha tinggi. Muji Allah. Allahu Akbar. Di antara dua sujud. Rabbi gefirli, warhamni, wajburni. Doa-doa. Ya Allah ampuni saya, rahmati saya. Mudahkan urusan saya, penuhi hajat saya semuanya. Ya, Kemudian bangun lagi begitu sampai salam. Ya semuanya diikuti komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa, zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla melarang dengan sangat keras siapapun yang memutus ya jarak antara seorang musalli dengan tempat sujudnya. Allah murka dengan orang seperti ini. Enggak boleh. Jadi diharamkan mutlak yang paling pertama diangkat oleh Imam Azhbi rahimahullah adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sutra dalam, dalam kitab sutra Musalli bab ism Almar Baina bayna yaday al mursalib bab eh, kitab tentang batasan orang yang solat sutrahnya dan eh, kitabnya babnya bab dosa besar bagi orang yang melampaui atau melewati orang yang sedang solat dan juga Imam Muslim dalam kitab ussala dalam kitab solat bab man'i almar, ya, Baina yadai al musalli, larangan keras lewat di antara, ya, musalli. Sutra ini, ya, kita baca dulu hadisnya. Kata Nabi saw. "Lau yaglamu almaru bina yadai al musalli, mazal alihi, la kana arba'ina khairan lah. Kalau seandainya orang yang lewat di depannya orang solat atau orang yang sedang sholat itu mengetahui beratnya dosa yang akan dia tanggung karena dia lewat tadi di depannya orang yang sedang sholat niscaya dia akan berdiri selama 40 tahun menunggu lebih baik baginya daripada dia lewat di depannya orang sholat itu kata para ulama hadis berarti dosanya lebih berat daripada dia dihukum selama 40 tahun Karena kata Nabi Alaihi Wasallam lebih baik dia menunggu 40 tahun. Walaupun orang itu sholat 40 tahun, tidak selesai. Lebih baik dia nunggu daripada dia lewat di depannya orang sholat tadi. Karena beratnya memotong sutrahnya. Sekali lagi, ini dilarang adalah jarak antara dia berdiri dengan tempat sujudnya saja. Lewat dari itu maka tidak masalah. Seperti masjid ini besar. Kita sholat di tengah-tengah masjid misalnya. Maka... Ada orang lewat di depan tapi jaraknya jauh melewati tempat garis sujud kita. Maka itu tidak masalah. Makanya disunnahkan, disunnahkan kita untuk mencari tempat yang dijadikan sebagai sutra. Tiang, masjid misalnya, ada batu, ada orang yang sedang sholat atau sedang duduk. Kita jadikan sutra. Maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan cukup banyak hadis sahih dalam masalah. Dibahas oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sunnah tentang masalah Hadith-hadith perintah untuk sutra. Kemudian ada bahasan kecil di sini kata para ulama berhubungan dengan masalah sutra ini. Kalau orang sedang sholat sendiri maka sutranya berlaku pada dirinya. Artinya kalau kita lagi sholat sendiri, jelas kita tidak boleh membiarkan orang lewat di depan kita. Kalau kita sedang sholat berjamaah sekali lagi berjamaah maka sutranya pindah ke imamnya, bukan lagi makmumnya. Misal saya masuk masjid ini masbuk saya lihat di sahab pertama masih ada kosong ada jarak musolli. saya bisa masuk tapi saya harus melewati ya makmum yang di sahab kedua, boleh gak? boleh, tidak dihitung melanggar, karena sutra berlaku kalau sholat jamaah di imam, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat muslim innamaju al imamu liyutammimas sholah imam dijadikan untuk diikutin dan menyempurnakan sholat Kata para ulama hadis termasuk sutrahnya, termasuk gerakannya semua diikutin imam, semua mengikuti imam. Jadi sutrahnya di tempat imam. Jemaah sekarang maknulloh, saking pentingnya menjaga sutrah ini sampai kata Nabi saw dalam hadis shohih riwayat Imam Muslim, bila kalian sedang sholat sendirian, nih, lalu ada seekor kucing akan lewat, maka majulah, maka majulah, melangkah sampai ke batas sujud kita. Agar kucing itu tidak lewat di antara dia dengan tempat sujudnya. Sampai gak boleh. Kucing pun gak boleh kita biarkan lewat di depan kita. Kucing pun tidak boleh. Jadi kita melangkah ke depan sampai ke tempat sujud agar dia lewat di belakang kita. Ini saking pentingnya. Jadi larangan yang sangat keras untuk membiarkan ada yang memutus atau memotong antara kita dengan tempat sujud kita. Ini namanya sutra. Dengarkanlah sabda Nabi SAW Perintah untuk orang yang sedang sholat Apa yang dia lakukan kalau seandainya ada orang mau lewat di depannya Dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Bukhari dalam kitab Sutra Al-Musalli Dan Imam Muslim dalam kitab al nah, Imam Muslim dalam kitab as salah Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika shalat ahadu ila ma yasturuhu min al-nas, fakarad ahad an yajtazah bin yadihi, fal yadfahu fi nahrhi, fain aba fal yuqatilhu, fainna ma huwa shaytan." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutrahnya, penghalangnya, tiangnya, ujung sejadanya, tempat sujudnya, yang menghalanginya dari orang-orang lalu ada seseorang yang ingin lewat di depannya antara dia dengan tempat sujudnya tadi batas sutrahnya maka hendaklah dia mendorongnya menahannya ya kalau anda lagi ini di Indonesia jarang terjadi ya tapi kalau di Madinah, di Mekah anda kalau Haji Umroh anda kan sering lihat kalau anda mau lewat depan orang sholat dia lagi sholat langsung dia tahan dengan tangan kanannya itu memang sunnahnya begitu disuruh menahan ke arah dadahnya jadi orang itu kira-kira lewat di mana kita keluarkan tangan kita kiri tetap di dada. Yang tangan kanan diletakkan di depan sehingga orang itu tahu. Dan ukuran tangan ini sebenarnya pada saat kita keluarkan itu sudah cukup. Ya sudah cukup sebenarnya batas tempat sujud kita. Jadi kalau dia lewat di depannya itu sudah lewat. Ya sudah lewat. Maka harus ditahan. Kata Nabi SAW dia harus menahannya. Dan menahan, dahan, menahan di wilayah dadahnya. Jika orang tersebut tidak mau. Kita sudah tahan, tetap ngotot, mau lewat. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia menyerangnya dengan keras. Ya, dalam hadis ini sebenarnya dikatakan, fal Kata-kata yukatil itu bunuhlah dia. Sampai seperti itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Dia itu adalah syaitan. Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Ancaman keras bagi orang yang sedang sholat. Ya, orang yang sedang tidak solat lewat depan orang solat dan ancaman keras bagi orang yang solat kalau tidak, ya menahan orang yang lewat di depannya. Jadi dia harus menahan dengan keras Nabi saw mengancamnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabus Solah kata Nabi saw fain abafal yukatil hufain namaahul koriin. Kalau dia menolak untuk ditahan tadi maka hendaklah dia menyerangnya karena yang bersama dia adalah syaitan. Yang bersama tadi orang lewat adalah setan. Kalau seandainya ada orang yang lewat di depan kita, lalu kita tahan, tetap dia ngotot. Kita bukan berarti di sini menyerangnya kita berhenti sholat, tidak. Artinya tetap kita ngotot meletakkan tangan kita agar dia tidak lewat. Tahan sekuat mungkin. Kalau dia tetap paksakan diri, berarti kita dengan menahan sekuat mungkin tadi sudah cukup. Dia tetap berdosa, kita sudah lepas dari dosa itu. Bukan berarti di sini berhentikan sholat lalu memukul dia tidak, tapi menahan dengan keras, dengan tegas agar dia tidak lewat, agar dia tidak lewat. Ini larangan memang ya, sangat keras mengingatkan dia. Ini prinsip dasar. <tuh> kalau dia tetap lewat, maka kita tetap sah sholatnya dan tidak ada masalah. Sekali lagi ada sebuah hukum di sini. Kalau yang lewat di depan kita seorang laki-laki, sengaja atau tidak sengaja. Misal dia tidak tahu kita sedang sholat. Kita pun sedang khusyuk solat tidak tahu kalau tiba-tiba ada orang lewat, dia lewat di depan kita seorang laki-laki, enggak -laki. sempat ditahan dia juga tidak tahu, maka tidak ada yang berdosa dan tidak membatalkan solat. Kalaupun dia sengaja kita sudah tahan tadi, kemudian dia tetap ngotot lewat, gitu kan? Atau kita menahannya atau tidak menahannya, kita biarkan dia lewat, mungkin lalai, mungkin lupa, tetap solatnya sah, tetap. Sholatnya sah, tidak batal sholat di sini ya. Kalau yang lewat laki-laki, kalau yang lewat laki-laki berbeda kalau yang lewat di depan kita, sebagaimana sabda Nabi saw ada tiga mutlak sholat kita batal. Kata Nabi saw dalam hadis sohih riwayat Nama Muhammad, <tuh> kalau seandainya di depan orang sholat lewat wanita atau anjing atau keledai maka sholatnya batal maka sholatnya batal jadi kalau kita bisa tahan-tahan kalau dia tidak bisa tetap dia ngotot mau lewat maka berarti sholat kita harus diulangi batal wanita anjing atau keledai di sini ada sebuah rahasia kenapa sebagian ulama cuma menjelaskan karena kalau wanita yang lewat maka ada fitnahnya bisa berbahaya bagi musolli baik laki-laki ataupun perempuan walaupun yang sholat perempuan ya kalau yang lewat depannya tiba-tiba perempuan dibatalin sholatnya ini tetap mutlak berlaku bagi laki-laki dan perempuan kalau anjing dan keledai ya itu umumnya memang selalu banyak dalam banyak banyak riwayat di, diibaratkan syaitan diibaratkan syaitan sebagaimana sabda Nabi SAW kalau kalian melihat anjing berwarna hitam semuanya gak ada warna lain murni Maka bunulah, kerana itu adalah syaitan yang menjelma dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Ia ya, berarti syaitan bisa menjelma menjadi anjing. Kalau keledai juga begitu. Ya, keledai juga begitu. Teriakan-teriakan keledai itu berarti, ya, sesuatu yang bisa ya, mengundang atau berhubungan dengan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi saw ya, berhubungan dengan masalah eh, anjing dulu. Kata Nabi saw, kalau kalian dengar suara Uh, uh, kokokan ayam Maka berdoalah, karena dia Ayam jantan ya Karena dia sedang melihat malaikat Mintalah kepada Allah yang baik-baik Kalau kalian sedang mendengar gonggongan anjing Maka istiadalah Karena dia sedang melihat syaitan Dia sedang melihat syaitan Kalau keledai Lebih umum kepada suaranya Kata Allah SWT Inna ankaral aswati la sawtul hamir Ya sesungguhnya suara paling buruk suaranya keledai keledai itu kalau dikagetkan misal tiba-tiba kita tahan tiba-tiba dia terpukul maka dia akan tinggal di tempatnya dan dia akan teriak dengan suara yang sangat keras Allah mengatakan inda angkar aswati la sautul hamir suara yang paling buruk adalah suaranya keledai dia kalau teriak suaranya ribut sekali dan akhirnya makan, makan mengganggu kehusuan sholat juga jadi kurang lebih begitu gambaran para ulama tentang kenapa hikmahnya Ya. Ketiga-tiga golongan ini kalau lewat bukan berarti kita samakan wanita dengan anjing atau keledai bukan. Tapi di sini karena ada fitnanya kalau wanita masing-masing punya hukum, kalau anjing penjelmaan jelmaan daripada setan dan kalau ya keledai itu suaranya dan dia bisa berteriak pada saat dia disentuh atau dia misalnya ditahan karena kita disuruh menahan hewan-hewan ini. Jadi, lebih ke situ larangannya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah tidak boleh orang lewat di depan orang yang sedang sholat dan itu dosa besar dan kalau seandainya kita juga sedang sholat kita punya kewajiban menahan yang tidak sengaja, yang sengaja tidak menahan dan tahu hukumnya dia juga dosa besar. Dia juga termasuk dosa karena membiarkan orang lain melakukan dosa besar. Sama ibaratnya ada orang mau ke tempat zina. Lalu kita sudah tahu dia tanya kita, "Ini alamatnya di mana?" Kita sudah tahu tempat zina, lalu kita mengatakan, "Oh di sana, kita tunjukin tempatnya." Kita enggak berbuat zina, tapi karena kita penyebabnya kita akan dapat dosa yang sama dengan dia. Jadi jangan ditunjukin kalau tempat maksiat, gitu kan? Ini contohnya. Jadi ada hubungan satu sama yang lainnya. Ini bahasan yang pertama. Dua bahasan sebelum terakhir. Bahasan yang terakhir dalam bab kita. Kitabul Kabair. Dosa yang terakhir adalah. Saling mencintai sesama muslim. Dan dilarangnya untuk saling memusuhi. Serta wajibnya menyebarkan salam. Serta menjawab salam. Artinya. Artinya. Orang yang tidak mencintai muslim yang lain, tidak menyebarkan salam, tidak menjawab salam mereka masuk dalam kategori dosa besar, masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Isti'zan. Yang bunyinya وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُّكُمْ أَلَى شَيْءٍ إِذَا فَأَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَبْشُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ Yang artinya, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Nabi SAW bersumpah, Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Berarti syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman tentunya yang diperintahkan dalam agama kita. Dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian sudah saling mencintai sesama muslim. Berarti syarat masuk surga beriman. Syarat beriman adalah saling mencintai sama muslim. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Maukah kalian saya tunjukkan perbuatan Yang kalau kalian kerjakan Kalian pasti saling mencintai Lalu beliau mengatakan sendiri Sebarkanlah salam Di antara kalian Hadis ini tadi kita sudah katakan Membahas dua poin Saling mencintai sama muslim Dan memberikan salam serta menjawab salam muslim yang lain Kita mulai dengan masalah saling mencintai Kata Nabi Alaihi Wasallam Dalam hadis yang lain Tidak akan beriman Dalam hadis riwayat muslim tidak akan beriman seseorang diantara kalian Sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim yang lain Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Jadi dihubungkan lagi Iman tidak dihitung beriman dia Kecuali dia sudah mencintai untuk saudaranya muslim Apa yang dicintai untuk dirinya sendiri Berarti jelas sekali kan gitu Hubungannya antara iman dengan mencintai saudara muslim Maksudnya apa? apapun yang kita tidak inginkan musibah ditimpa kita maka kita juga tidak boleh menimpahkan kepada saudara kita, kita gak mau ditipu jangan menipu, kita gak mau disakitin jangan sakitin, gak mau digibah, jangan ribah gak mau difitnah, jangan fitnah gak mau diganggu keluarga istrinya jangan ganggu istrinya orang lain ya semuanya seperti itu karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ahli Sahih al jaza'u min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan kadar amal Ya, jadi kalau anda pernah menipu, maka pasti anda ditipu satu waktu. Anda pernah menggibah, anda akan digibah. Anda fitnah, anda akan difitnah. Gitukan? Akan datang seperti itu balasannya yang setimpal dengan dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, apapun yang kita tidak inginkan untuk diri kita, jangan kita lakukan untuk saudara Muslim. Ya, tentu di sini Bapak Ibu sekalian bukan berarti boleh kita kerjakan kepada orang non-Muslim ya tidak. Tapi di sini skala prioritas kata para ulama setiap muslim harus mendahulukan muslim yang lain makanya nabi alaihi salat wasalam pertama tiba di madinah yang beliau kerjakan tiga hal penting landasan membangun pemerintah islam yang pertama beliau membangun masjid kuba basis ibadah dan perkumpulan kaum muslimin jadi dimanapun kita sedang mau membangun pemerintah islam harus ada masjid utamanya dulu, masjid jamie di mana muslimin kumpul dengar ceramah tausiah tentang agama mereka hukum-hukum mereka ulama pada berkumpul basis. Ya. Kemudian yang kedua baru beliau membangun uquah mu'ahah persaudaraan antara sahabat-sahabat ya, Nabi muhajirin dengan ansar. Ini yang jadi bahasan kita. Nabi saw perintahkan apa? Waktu mempersauderakan mereka. Apapun yang kau suka untuk dirimu, berikan saudaramu. Apa yang kau tidak senang, jauhkan dari saudaramu. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang lain, kata Nabi SAW, Al-Muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadih. Orang Muslim yang sejati, yang benar adalah, Orang Muslim yang menyelamatkan Muslim yang lain, Dari keburukan lisan dan tangannya. Dan dalam hadis Bukhari yang lain juga dikatakan, Siapa yang sudah mengatakan, La ilaha inna Allah. Muhammadur Rasulullah asa muminni dima'ahum wa amwalahum wa irdhum illa bihaqil Islam. Siapa yang sudah syahadat maka darahnya, hartanya, kehormatannya haram hukumnya terhadap muslim yang lain, enggak boleh lagi. Ya, tidak boleh diganggu, enggak boleh dicoreng kehormatannya, enggak boleh ditipu hartanya, enggak boleh dihina, enggak boleh enggak boleh apapun sama muslim, mutlak. Gitu kan? Jadi dilarang mutlak ini tidak boleh dan sekali lagi bukan berarti kita boleh mengerjakan kepada non-Muslim tidak. Kena ada bahasan lain sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al Hasan, eh, riwayat riwayat uh, Ahmad dan juga Al Hakim dikatakan bahawasanya khairun nasi amfaulinas manusia yang paling baik diantara kalian orang-orang Muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita sebagai Muslim harus berbuat baik dengan dengan orang non Muslim pun iya, tapi dengan Muslim itu dengan saling mencintai sama dia. Dan yang dimaksud saling mencintai di sini adalah kata Nabi saw waktu mewasiatkan para sahabat di muakha. dikasih persaudaraan diantara mereka, ya berikanlah apa yang engkau paling sukai dari dirimu dan jauhkanlah apa yang paling buruk, ya yang kau tidak inginkan untuk dirimu. Jadi kita disuruh ingatkan. Ya dalam hadis yang lain juga dikatakan. Uh, uh, orang yang salah satu yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat di bawah naungannya tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar lagi panas ada ada golongan yang dinaungi Allah adalah orang yang dua orang yang saling mencintai karena Allah mereka berkumpul karena Allah mereka berpisah karena Allah jadi kita berkumpul karena itu itu peringatannya jadi uhuwa digalang ukhuwah digalang ini asas basis kedua mem mem membentuk pemerintah Islam yang ketiga baru mengatur baru mengatur Hubungan antara non Muslim dengan Muslim dengan Muslim dengan non Muslim di wilayah setempat ya seperti Nabi saw menyurati orang-orang Yahudi di Madinah, bani Khaynuqa, bani Nadir dan bani Quraisylah. Tiga-tiga disurati oleh Nabi saw bahwa saya kepemimpinan di tangan Muslimin dan sama-sama membela Madinah yang mereka bebas silahkan menjalankan agama mereka tidak ada paksaan dalam Islam dan mereka tidak boleh berkhianat ya, tidak boleh melanggar yang melanggar akan dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallam yang menurunkan. Jadi penerapan tentang peraturan antara Muslim dengan non-Muslim, mereka tidak boleh dizalimi, mereka tidak boleh ditipu, mereka punya hak, tetapi juga mereka tidak boleh melanggar apa-apa yang bisa melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Mereka buka tempat berzinaan, mereka buka ini, buka itu nggak boleh di tengah-tengah kaum Muslimin. Ini nggak boleh. Dilarang. Itu asas pemerintahan Islam. Ini akan sangat baik kalau ber atau terjadi. Itu berhubungan dengan saling mencintai. Ini cukup panjang bahasa yang jelas kita tahu. Mencintai sama Muslim adalah hukumnya wajib. Dan yang tidak mencintai Muslim, maka hukumnya dosa besar menurut Imam Azdhabi rahimahullah. Tidak boleh sama sekali. Ya, kita harus menghormati Muslim dan seterusnya. Kemudian yang berhubungan dengan bahasan hadis ini juga adalah menyebarkan salam. Memberikan salam dan menjawab salam. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih Beliau berkata, ya dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah ayu islamin khair. Islam apa yang ajaran apa dalam Islam, tuntunan apa dalam Islam yang sunnah bukan wajib, ya. e, sifatnya besar pahalanya. Ya. Sifat besar maaf bukan sunnah ya. yang wajib ya, dan besar pahalanya. Kata Nabi saw. Tut imut ta'am, watu salimu alam ala man man tarimu manlam taarif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau juga menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Berarti perintah untuk menyebarkan salam Kepada siapapun Yang kita kenal dan kita tidak kenal Dan kata kunci itu saling mencintai karena itu Misal Bapak ibu lewat di rumah tetangga lalu ibu bapak ibu kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Lalu dia tidak kenal kita tidak kenal Dia juga tidak kenal kita Mungkin hari kedua kita lewat Dia sudah kenal tersenyum Hari ketiga mungkin bisa saling kenal Karena ini kata kunci untuk saling Tak satu sama yang lainnya Lebih lagi daripada itu Setiap mengucapkan salam Assalamualaikum 10 pahala Warahmatullahi 10 wabarakatuh 10 Sebagaimana sabda Nabi SAW Waktu beliau sedang mengisi apa namanya Menyampaikan wahyu Allah Tiba-tiba ada sahabat yang masuk Terlambat mengatakan Assalamualaikum Lalu kata Nabi SAW Dijawab Waalaikumsalam Lalu Nabi SAW mengatakan Ya lahu asyarah Orang ini dapat 10 pahala Jadi Nabi SAW jawab lengkap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Nabi Orang itu dulu Nabi SAW jawab. Orang ini dapat sepuluh pahala. Kerana mengatakan Assalamualaikum. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, ditambah Warahmatullah. Keselamatan bagi kalian. Tadi Assalamualaikum Warahmatullah dan Rahmat Allah untuk kalian. Lalu Nabi SAW jawab lengkap. Orang itu duduk. Kata Nabi SAW. Lahu ishrun. Orang ini dapat dua puluh pahala. Sepuluh Assalamualaikum warahmatullahi 10. Lalu datang orang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilengkapkan tambah dengan wa barakatu dan semoga berkah Allah datang kepada Anda. Lalu kata or orang itu duduk, Nabi SAW alaihi jawab Nabi mengatakan lahu salatsun. Orang ini dapat 30 pahala. 30 pahala. Ini fadilah-fadilah tentang orang salam, dapat 30 pahala, kemudian juga termasuk amal yang paling besar pahalanya. Kalau ancamannya itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Muslim terhadap Muslim yang lain ada tujuh. Ya, kalau dia bersin dan bertahmid mengatakan alhamdulillah, kita wajib mengatakan taslim yarhamka Kalau dia sedang sakit dijenguk, kalau dia mengundang dijawab, kalau dia memberi salam, ya dijawab. Dia mengundang kita ke acaranya dia selama bukan acara masjid kita datang. Kalau dia meninggal, ya didatangi, diantar jenazahnya, disolati, itu hak Muslim terhadap Muslim yang lain. Ya, jadi jelas sekali. Jadi kita di sini antaranya adalah kalau dia salam dijawab dan itu wajib. Dan dalam peribadatannya dikatakan memberi salam itu ya sunnah pilihan, tapi di sini sebagian besar ulama mengatakan masuk dalam kategori wajib kalau ketemu dengan Muslim dan kalau menjawab itu jauh lebih wajib. Menjawab jauh lebih wajib. Ya menjawab jauh lebih wajib. Sebagian ulama yang mengatakan hukumnya memberi salam sunnah itu banyak daripada hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau dua orang Muslim sedang jalan kemudian dipisah dengan batu atau pohon, kemudian mereka bertemu lagi, maka yang lebih baik yang memulai salam, yang lebih baik yang memulai salam. Ini pendapat yang mengatakan mengucapkan salam itu adalah sunnah. Tapi yang mengatakan wajib beranjak daripada hadith tadi yang kita sebutkan. Hak muslim terhadap muslim ada tujuh. Ya berarti di sini ada kewajiban dalam menyampaikan salam itu. Ya dengan ini Alhamdulillah. Kitabul kabar kita selesai. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya. Gimana? Iya baik, pertanyaan yang bagus Bagaimana kalau di depan sholat kita Anak-anak kecil yang lewat Sementara mereka bermain ya Kalau anak-anak kecil memang ada bahasan sendiri dari para ulama Kalau kita bisa menahannya Maka tahan dia Kalau tidak Berarti sholat kita tidak batal Karena yang membatalkan sholat tadi Wanita, kan gitu wanitanya juga sudah balik ya Kalau anak kecil perempuan tidak e, Dari hewan anjing dan keledai Berarti tidak batal solatnya Kita coba tahan. Kalau tidak bisa maka tidak masalah. Kalau tidak bisa maka tidak masalah. Apalagi kalau ibu-ibu misalnya lagi bawa anaknya ditaruh di depannya, gitu kan? Mungkin anak itu sebentar balikan badannya berceloloh dari sutrahnya. Ini bagaimana hukumnya? Ini kembali kepada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya Nabi alaihi salatu pernah menggendong cucu beliau. Cucu beliau namanya Umamah. Umamah ini Umamah anaknya uh, Zainab Anak Nabi SAW. Cucu Nabi SAW. Ya. Anaknya Zainab. Waktu tu masih kecil anak perempuan. Meninggal masih kecil. Tapi waktu dia masih baru lahir. Nabi SAW pernah menggendong masuk ke dalam masjid. Dan Imam Bukhari menulis bab khusus. Bab bolehnya menggendong anak pada saat sedang sholat. Nabi SAW menggendong umama. Kemudian waktu beliau ruku. Beliau meletakkan di depan beliau. Lalu beliau menyempurnakan rakaat itu. Kemudian pada saat beliau berdiri ke rakat selanjutnya beliau gendong lagi. Beliau gendong lagi. Dari sini ulama mengatakan bolehnya seorang muslim menggendong anak kecil, kan gitu. Sementara salat dan meletakkan di tempat tempat sujudnya. Nah, anak kecil kadang-kadang bolak-balik kiri kanan. Ulama mengatakan berarti orang anak-anak kecil itu tidak masuk dalam bab ya umumnya larangannya mutlak tadi seperti tadi itu. Kan anak, anak kecil juga tidak ada taklifnya. Sisi lain dia belum di, belum dihukum ya karena masih belum balik, masih belum tahu ya. Jadi dia tidak ada hukumnya di sini. Juga dalam riwayat Bukhari yang lain Nabi SAW. seorang sahabat Kaabi Malik berkata kami pernah sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami kira ya terjadi sesuatu karena lamahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Dan lama kemudian beliau angkat ya e, pundaknya dan beliau salam. Waktu salam kami melihat ternyata di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi waktu beliau sujud dan waktu beliau sedang duduk itu ternyata Hasan dan Husain sedang bermain-main di pundak dan di depan beliau. Jadi lewat-lewat gitu kan naik di atas pundaknya Nabi. Nabi tidak angkat kepalanya dibiarkan anak-anak itu sedang bermain, ya, sedang bermain. Jadi Allah alam, kalau anak kecil pun kita coba berusaha tahan, kalau nggak bisa pun maka itu bukan ya hal yang bisa, yang di luar taklif kita. Yang penting intinya tetap kita tahan, tapi ditahan di sini bukan berarti ditahan dengan seperti kalau orang dewasa tadi, diserang dengan keras atau ditahan dengan keras, enggak. Jadi semampunya, seperti tadi mungkin bisa kita ambil hadis yang Nabi SAW mengatakan, kalau kucing lewat kita melangkah ke depan, menahan dia supaya tidak melewati sutra kita, gitu kan. Tapi kalau anak kecil itu sedang kita gendong, sedang bermain dengan kita, maka insya Allah masuk dalam umumnya hadis Bukhari tadi yang sudah saya jelaskan. Itu bayang? Ya, silakan. Kalau apa, Pak? Saya enggak dengar. Sementara sholat, ada orang ucapkan salam. Kenapa? Maksudnya boleh dijawab atau tidak? Iya. Ini pertanyaan bagus juga ya. Kalau orang sedang solat, maka dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dikatakan solat ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka tidak layak ada perkataan lain kecuali bacaan bacaan solat. Ya. Jadi dari hadis ini jelas orang salam tidak wajib kita jawab, entahkan tidak ada kewajiban. Dan tidak ada kewajiban untuk melakukan apapun kecuali bacaan dan gerakan solat. Bahkan dilarang, ya, dilarang. Ya, sampai Imam Syafi'iyah mula mengatakan. Kalau ada orang ya uh, bergerak sesuatu yang tidak diperlukan. Bukan gerakan sholat lebih dari tiga kali maka sholatnya batal. Ya, karena memang dianggap dia sia-siakan. Jadi kalau ada orang salah walaupun menjawabnya wajib. Maka tidak masuk dalam kategori menjawab pada saat sedang sholat. Masih ada? Uh, hukumnya sutra wajib. Hukumnya sutra wajib. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau sutra tadi yang kita bahas itu meletakkan sesuatu di tempat sujud kita, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Dan tadi kita sudah coba rincikan rincian para ulama. Paling afdal setinggi pedang, satu meter kurang lebih. Kalau nggak bisa, maka minimal ada batu, ada apa. Makanya kan kalau kita di Indonesia ini, di imam ada mihrab, kan gitu Mihrab itu sudah sutra namanya, itu kan sutranya. Kadang-kadang kalau misalnya keluar dari mihrab, misalnya sholatnya sedikit jemaahnya, biasa kalau masjid besar kan dimundurkan imamnya, itu kan ditaruh papan di depannya. Nah itu sutra, itu hukumnya wajib. Kalaupun tidak ada sama sekali yang bisa kita taruh, mungkin kalau kita bawa tas bisa ditaruh tas, gitu kan? Mungkin kalau uh, lagi di tempat umum kita mau sholat takut waktu lewat taruh sendal, taruh ketidak bisa pun garis, tidak bisa pun maka niatkan tadi saya katakan yang paling rendah niatkan ini tempat sujud saya gitu kan. yang lewat di depannya maka tidak masalah yang lewat di dantara tempat sujud saya itu maka tidak boleh karena kan orang kalau salat matanya tetap di tempat sujud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Allah dan malaikatnya tetap memberikan salam kepada orang yang matanya tetap di tempat sujudnya yang tetap diberikan salam sudah masuk waktu ya baik mungkin yang belum sempat bertanya bisa berkaitan setelah salat dengan saya kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, syerrallahi laa ilaah illallahu tubu ilaiy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.